Persentase jumlah penduduk Muslim terbesar Indonesia. Arab Saudi tu kalah sama Indonesia. Persentase jumlah penduduk Muslimnya enam buah Indonesia. Cie. Yeah. Kok cie cie? Makanya untuk kuota Haji tiap tahun paling banyak juga dari Indonesia. Harusnya Indonesia menjadi khaira khairummatin umat yang terbaik sekarang sudahkah kita seperti itu? mohon maaf ya teknologi-teknologi harus diakui kita kalah kalau ada Honda ada itu mesti Jepang Yamaha yang ditumpangi Valentino Rossi Jepang, oi Kawasaki, Suzuki Jepang, BMW Eropa nah, kalau HP Samsung Korea coba Oppo coba semua dari sana nah, coba tapi kalau Soto Lamongan Sate Meduro hmm. Wingko babat Puda gresik jenang kudus pempek Palembang tahu kediri Gudeg Jogja jadi ummatan badokan lillahi ta'ala nah <SILENCIO> <SILENCIO> iya kita harus malu ya, kenapa ya? karena rasio tidak dimaksimalkan sampai ada satu anekdot mohon maaf wui Embo. Gak dirungoknya kok subhanallah saya pernah baca buku karangan profesor pokoknya Profesor wong pinter lah ya, kalau gak pinter ya gak jadi Profesor ngasih ada Profesor oh, on, kalau gak pinter gak mungkin jadi Profesor <tik> Profesor wong pinter lah aku lupa namanya nah, aku itu kalau udah terlanjur lupa biasanya terus gak inget ini begini Master IQ rungok nih Indonesia ku levelnya sangat rendah coba tertinggi itu Israel negaranya kobong, syukur semoga muka neng lubeh ben itu kirim bola api gaya ini mau meluaskan wilayah, gaya ini bakar-bakar-bakar untuk meluaskan wilayah, kebablasan syukur ben Loh Israel itu setiap 1 juta penduduk 13 ribunya itu doktor S2 Sama ini sudah S2, SJ, SMP tiga <laughs> SMK S3 Jepang itu setiap 1 juta penduduk Doktornya sekitar 7 ribuan Amerika 6.500 Doktor dari setiap 1 juta penduduk India 3.500 Padahal India ini hobi ini nak nyanyi Dok Lha iya. Wis mulai dulu mulai himam malini sampai karisma kabur. Mulai amita bacan sampai saharukan sampai sarungan. Sampai sahir seh. Itu yo nyanyi hobine nyanyi. Oh, apa yang nyanyi, mangan nyanyi. Ya, mancing nyanyi, adus nyanyi, ngising karo nyanyi. Jotosane karo nyanyi. India kan. Tumpai wae, lumai wae, bucune dewe, kucek-kucek gotange, nyanyi toh bina. <San> Tapi ternyata dari setiap 1 juta penduduk, 3.500 itu dokter. Lepas Indonesia 1 juta penduduk, dokternya cuma 64. tapi walaupun begitu, ada yang bisa kita banggakan oke, okay, kita memang miskin dokter, miskin dokter, boleh dilecehkan oleh negara-negara lain direndahkan oleh negara-negara lain katanya kalau urusan teknologi, urusan pendidikan kita hanya bangga itu kita hanya bangga kalau di, di, di, di, disandingkan dengan Myanmar, dengan Kamboja kita top tapi kalau dengan negara-negara berkembang dan negara maju kita tidak ada apa-apanya Oke, okay, kita boleh direndahkan urusan itu, tapi kita punya kebanggaan yang tidak dimiliki oleh negara manapun di dunia ini, termasuk Jepang, termasuk Amerika. Yang punya paling banyak adalah Indonesia. Apa itu? Dukun. <tuk> Mulai dukun bayi, dukun tiban, dukun banci sampai dukun cabul. Allah sampai ona anekdot ngono kalau bro coba ada konferensi teknologi tingkat dunia ya masing-masing negara membanggakan teknologi di negaranya Amerika unjuk bicara wah negara saya Amerika yang sekarang presiden terpilihnya Donald Trump itu <tuh> sangat rasis dan anti Islam. Tapi sajane berdoa di presideni so puas gunaiku Amerika yang gunaiku berdoa ya asli ni berdoa situasi yang menanggungiku yang enggak ISIS Donald Trump yang anti Islam ni asli ni berdoa cuma terang terangan enggak harus samar gunailo yang Indonesia ni asli ni orang andaikan itu orang orang ngeri orang orang yang ngeri itu banyak pada ketawa permainan seperti itu orang orang yang pinter itu pada ketawa untungnya yang pinter enggak begitu banyak. termasuk yang ketawa hari ini kan enggak pinter hasil ini Jadi, mohon maaf weh Amerika itu gini wah negara saya luar biasa konstruksi bangunan top bisa bikin bangunan pencakar langit tingkat seribu mengunakan oh, negara-negara lain enggak percaya ah oh, masa nggak percaya bangunan sampai tingkat seribu kayak apa berkilah di Amerika ya enggak tingkat seribu ya enggak seribu ke bawah sedikit lah 700 800 Jepang sekarang, wah kalau negara saya yang maju itu teknologi negara saya bisa bikin pesawat ulang alik itu dalam satu detik bisa berputar sepuluh kali Liane enggak percaya, wah wow, boy ya enggak lah masuk satu detik kok berputar sepuluh kali kata Jepang, ya enggak sepuluh ya kebawah sedikit lah enam tujuh kali Indonesia dengan bangganya, wah kalau negara saya yang maju itu kedokteran kalau ada wanita hamil tua, dokter di negara saya bisa melahirkan bayinya itu dari pusar, itu kaudel top ini ya, aneh juga ya, percaya masuklah air teka udel kata Indonesia ya enggak dari udel ke bawah sedikit lah jadi otak orang nanti otaknya orang Jepang itu andai dijual satu gramnya itu laku sekitar 3.000 $1 gram otaknya orang Amerika satu gramnya laku 5.000 otaknya orang Israel oh Israel itu top lo itu makanya Amerika itu enggak berani sama Israel Israel itu perang lawan negara manapun Amerika selalu di belakangnya di backup sama Amerika kenapa karena ternyata produk teknologi dan persenjataan Amerika Serikat itu grand makernya orang israel kalian ngerti ya grand makernya tenaga ahlinya, tenaga pemikirnya itu orang israel semua lho? otaknya orang, kalau orang jepang itu otaknya 1 gram 3.000 dolar orang amerika otaknya 1 gram 5.000 dolar otaknya orang israel 1 gramnya 7.500 dolar ya paling mahal itu otaknya orang indonesia satu gram itu seratus ribu dolar kok mahal orisinil enggak pernah dipakai <SILENCIO> paling yang mau disampuni duya <SILENCIO> enggak ngomong mboh kapan kita bisa menciptakan generasi yang betul-betul ulul albab yang ahli fikir, ahli fikir dan ahli ikhtiar <tuk> <tuk> jam lima wisan